Mitra bisnis DPR mengusulkan beberapa revisi dalam aturan pasar modern untuk melindungi pasar tradisional. Usulan tersebut antara lain: minimarket tidak boleh buka pada hari Minggu, dan hari biasa hanya boleh sampai jam sembilan malam, tidak boleh dua puluh empat jam. Dalam satu kecamatan, maksimal hanya tiga minimarket, tiga puluh persen produk yang dijual. harus berupa produk lokal. Di sisi lain, hak masyarakat sebagai konsumen harus diperhatikan juga, seperti mendapatkan kenyamanan dalam berbelanja. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Wakil Ketua Bidang Perlindungan Konsumen, Franciscus Welirang. Pak Franciscus, apa komentar Anda? Re regulasi itu perlu. Tentu regulasi itu melihat bagaimana dia bisa tumbuh sejalan dan sinergi. Ya, ya kan? Jadi tinggal di... Jadi perlu juga dilihatkan dari sudut konsumen. ya kan? Hak konsumen jangan dihilangkan kan oleh peraturan-peraturan makian. -peraturan Tapi bagaimana outlet、e, tradisional dan outlet modern itu bisa tumbuh kembang secara s i n e r g i Aturan ini juga untuk melindungi produk UKM? Produk UKM apa yang dilindungi? Ya, selama produk itu akan dicari konsumen kan nggak jadi masalah kan. Di mana dia berada kalau dia di... Terima oleh konsumen dia akan tetap akan ada. Saya juga melihat produk-produk、uh, UKM yang ada di retail modern. Coba masuk aja ke supermarket itu. Pasti ada kok produk-produk kue-kue kering, snack kering, semuanya ada produk-produk UKM. Yang mana UKM ini? Ya UKM-nya jutaan. y a kan? UKM-nya kan jutaan. Yang mana pemerintah juga tidak bisa melindungi kok yang jutaan ini? Gampang kok. Kur juga tidak bisa ter-cover dengan jutaan. Apa k r e d i t kur yang di merupakan program pemerintah itu bisa menjangkau jutaan UKM? Kan gak? Sebenarnya apa perbedaan mendasar retail modern dan pasar tradisional? Ya, ada dua hal. ya kan、uh, Retail modern itu mempunyai konsep dasar yang sangat-sangat berbeda dengan k e d a i ya atau、uh, pasar tradisional. Mereka yang modern lebih melihat kepada jasa, jasa yang dapat mereka berikan kepada konsumen melalui suatu perdagangan atau produk-produk yang mereka jual sebagai suatu sentra ekonomi. Sedangkan kalau pasar tradisional melihat dari sudut perdagangan, jual dan beli barang, dua hal yang sangat berbeda di dalam hal itu. Nah. Ini kan pola pemikiran yang berbeda, dan ini akan tumbuh terus, ya. tergantung daripada tuntutan konsumen. Saya kira nanti akan terjadi ya kan, bagaimana tuntutan konsumen dalam pelayanan. Demikian Franciscus Welirang, saya Kiki Wijaya.